Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul وَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنْ أَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهِ وَأَخْرَ الْحَدِّي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أَشْعَرَ الْأُمُورِ مُهْدَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَ اخواتي واخواني في الله رحماني وارحمكم الله sahabat muslim para pendengar radio muslim di manapun anda berada pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam kenikmatan taufik hidayah serta inayah-Nya lah kita sampai dengan saat ini bisa menjalankan berbagai macam amalan-amalan soleh Dan bisa menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah SWT nah, Mudah-mudahan Allah SWT akan senantiasa memberikan kepada kita semuanya Kenikmatan-kenikmatan eh, tersebut, karunia tersebut, taufik hidayah serta rahmatnya tersebut kepada kita Di sepanjang waktu hingga Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki berakhirnya Kehidupan kita di dunia ini Dan bahkan Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan Rahmatnya kepada kita Sampai Allah memasukkan kita ke dalam Surga Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwati wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Dan satu Di antara bentuk ketundukan seorang hamba, berserah dirinya seorang hamba, pengakuan seorang hamba kepada Rohnya adalah diwujudkan dengan adanya sujud. Ya, dengan adanya sujud. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbicara mengenai sujud-sujud uh, yang memang diperintahkan di dalam agama ya, yang diperintahkan di dalam agama yaitu sujud uh, syukur, sujud tilawah dan atau kemudian sujud sahwi nah kemudian sujud-sujud uh, yang banyak kita lakukan terutama adalah di dalam sholat-sholat kita itu betul-betul menunjukkan kedekatan kita, perendahan diri kita kepada sang kholik yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud itu merupakan satu di antara bentuk peribadatan seorang hamba, takarruf seorang hamba kepada Allahu Azza wa jalla. Oleh karenanya tentulah, karena itu adalah masalah ibadah, kita kemudian e, mencari sumber, mencari dalil yang memerintahkan kepada kita ya untuk melakukan sujud-sujud tersebut. Dan berarti tatkala e, dalam satu situasi kondisi tertentu tidak adanya dalil yang memerintahkan kepada kita untuk bersujud maka tentunya yang paling benar bagi kita tidaklah kemudian bersujud. Satu contoh, kita melihat, ataupun bahkan kita pernah atau bahkan mungkin sering melihat adanya seseorang ketika mereka hendak meninggalkan masjid, itu kemudian mereka sujud. ya Kemudian mereka sujud. nah Ini satu contoh di antara bentuk sujud yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Jadi diantara komismin mungkin ya mungkin kita khusnudan mereka sebetulnya memiliki keinginan yang baik, ya memiliki keinginan yang baik yaitu dalam rangka mungkin untuk bersyukur kepada Allah. Mungkin untuk menghormat masjid dan yang lainnya. Namun ternyata apa yang mereka lakukan dalam hal ini tidak didasarkan kepada dalil. Satu contoh yaitu tadi ketika seorang tidak meninggalkan masjid, kayaknya belum tiga deh. E, kayaknya belum lega kalau kemudian belum sujud terlebih dahulu. Dan kemudian setelah sujud e, baru berkenan untuk meninggalkan satu masjid tertentu. اخواتي واخوانتي filah rahimani wa rahimakumullah Kita mungkin pembahasannya agak apa namanya kita balik terlebih dahulu kita akan bahas sedikit masalah uh, sujud tilawah dan kemudian nanti sujud syukur dan baru kita akan uh, bahas yang terakhir adalah sujud sahwi ya. tidak sebagaimana yang tertulis di dalam Buletin atau head. Kenapa? Menimbang bahwa Dua pembahasan mengenai sujud tilawah Dan sujud syukur ini lebih pendek Ketimbang pembahasan mengenai sujud syahwi Nah, oleh karena itu ya Kita akan dahulukan pembahasan Dua uh, Sujud yang pembahasannya InsyaAllah Ta'ala Lebih pendek yaitu sujud tilawah Dan uh, sujud syukur Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Apa itu sujud tilawah? Ya, sujud tilawah Yaitu satu perbuatan sujud Yang dilakukan oleh seseorang tatkala membaca beberapa ayat-ayat sajadah Ya, tatkala membaca ayat-ayat sajadah. Ya, kemudian dirinya sujud pada saat itu. Ya, ini yang sering kita kenal dengan istilah sujud tilawah. Kenapa dikatakan sujud tilawah? Itu satu sujud yang sebabnya adalah karena adanya tilawah, yaitu adanya bacaan Al-Qur'an, yaitu bacaan Al-Qur'an yang di sana ada ayatus sajadat Yaitu ayat-ayat sajadah Nah, di mana saja ayat-ayat sajadah Ini Alhamdulillah Kalau muskab-muskab yang sekarang ini sudah ada Rata-rata sudah dikasih tanda Ya, sudah dikasih tanda Disitulah kita kemudian melakukan sujud tilawah ya, Biasanya ada tulisan di bagian pinggir, itu kata-kata e, sajadah. Nah, berarti kalau ada kata-kata itu, e, maka kemudian kita pada saat melihat tanda tersebut, dianjurkan untuk melakukan ya sujud tilawah. Nah, kemudian... Sujud tilawah ini bisa dilakukan pada saat seseorang sedang melakukan sholat, baik munfarid ataupun berjamaah, dan atau pada saat kita tidak sedang melakukan sholat, eh, dengan kata lain, pada saat kita sedang membaca Al-Quran, biasa. Nah, ketika seseorang sedang dalam sholat, dan kemudian dirinya seorang imam dan kalau dirinya suci tilawah, maka berarti merupakan kewajiban bagi para makmun makmum untuk mengikuti imamnya ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis bukhari dan yang lainnya ya, joilal imamu liyuk tamabi ya, di mana imam itu diangkat dalam rangka untuk diikuti Bukan untuk diselisihi Ya, oleh karena itu Pada saat sholatnya adalah sholat berjamaah Dan imamnya melakukan sujud tilawah Maka wajib bagi para uh, makmum Untuk mengikuti sujudnya imam tersebut Nah, kemudian Bahwa sujudi lawah, ya sujudi lawah ini hukumnya adalah anjuran. Ya, hukumnya adalah anjuran ataupun sunnah. Ya sebahagian para ulama me, e, memberikan hukum sebagai sunnah yang muak gadah, sunnah yang ditekankan. Ya, bukti bahwa Sujudi lawah Ini bukanlah merupakan Sebuah kewajiban Karena Rasulullah SAW sendiri Terkadang melakukannya Dan terkadang Tidak melakukannya Ya, maka ini Yang menunjukkan kepada kita Bahwa Sucut tilawah, hukumnya bukanlah sebuah kewajiban. Dalam hadis yang disampaikan dari sahabat Zaid bin Sabit r.a, beliau mengatakan, Aku pernah membacakan surat An-Najm kepada Nabi, akan tetapi beliau tidak sujud di dalamnya. Ya, Tidak sujud di dalamnya. Di kesempatan yang lain, maka kemudian pada ayat yang sama, Rasulullah SAW melakukan sujud. Ini hadisnya adalah hadis, Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ya. Kata Sabit bin Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, An Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qara' wa nizmi idahwa ilakhiriy ayah fasa cadabiyah. Maka kemudian beliau pun sujud padanya. Dan kemudian, Wakoraha wa alaihi Zaid ibn Sabit falam yasjud fiha. Satu ketika kemudian Zaid bin Sabit membacakan untuk Rasulullah surat an-Najm tersebut, namun beliau tidak melakukan sujud padanya. Dan kemudian bahwa ya sujud tilawah ini tidak dipersyaratkan, tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan toharoh, ya, tidak harus eh, dalam keadaan toharoh, tidak harus dalam keadaan suci. Ketika semisal Seseorang sedang membaca Al-Qur'an, namun membacanya bukan membaca mushaf, namun dia sedang membaca dalam bentuk menghafal. Dan kemudian melewati ayat-ayat sajdah. Maka dia bisa sujud ketika itu, ya, bisa sujud ketika itu dan tidak diharuskan adanya perwudu. Dengan kata lain bahwa sujud tilawah ini sah dibaca oleh seseorang meskipun dirinya tidak sedang dalam keadaan perwudu. Demikian pula bahwa sujud tilawah ini tidak ada keharusan ya menghadap ke arah Qiblat. Kenapa? Karena bahwa eh, sujud tilawah ini bukanlah salat. Ya kecuali orang yang membacanya dalam keadaan sholat Maka berarti wajib menghadap ke arah kiblat Dan itu menghadapnya karena sholatnya Bukan karena sujudnya Ya artinya seandainya kita sujud ke Kalau di Indonesia misalnya ke eh, Arah utara, ke selatan, ataupun ke timur Maka tidak mengapa Namun sebagian para ulama menyampaikan bahwa Tentunya yang lebih utama adalah dengan menghadap ke arah qiblat. Nah kemudian diantara ya, diantara faedah dari kita melakukan sujud tilawah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu korai ibnu Adamah asajdatah, yeah. fasajda iktazal shaitanu yabkiyakul ya waillah, umiru bis sujudi, umiru bis fasat ada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa asaitu fali annaru ya rawahu muslim mukhtasaran ya diriwayat oleh muslim akan tapi yang disebutkan di sini adalah secara ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila Ya, salah seorang di antara manusia membaca surat as-sajadah, ya, membaca ayat-ayat yang di sana ada perintah untuk bersujud. Dan kemudian fas dia pun bersujud. Maka ketika itu syaitan akan menyingkir, ya syaitan akan menyingkir, menjauh. Sembari menangis Ya sembari menangis Ketika melihat ada seseorang Yang membaca surat asajadah Dan kemudian Mereka sujud Maka syaitan akan lari terpirit-pirit Sambil menangis Dan syaitan ini pun akan mengatakan Ya wailah celakalah diriku di mana anak Adam, manusia diperintahkan untuk bersujud, maka mereka pun bersujud, maka falahul jannah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan bagi mereka al-jannah yaitu surga. Adapun diriku diperintahkan untuk bersujud, namun aku tidak mau melakukannya. Maka aku pun akan dimasukkan ke dalam neraka inilah syatan inilah penyesalan yang mereka tatkala diperintahkan untuk sujud tidak mau ya, ada uh, zaman dahulu yaitu sebelum zaman Rasulullah s.a.w bahwa sujud itu boleh dilakukan ya, bukan hanya kepada Allah Namun juga kepada sesama makhluk Namun sujud ketika itu adalah dalam rangka untuk penghormatan Bukan untuk pengagungan Bukan dalam rangka untuk peribadatan Akan tapi semata-mata untuk penghormatan Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala beritakan kepada kita di dalam beberapa ayatnya Dalam surat Al-Baqarah semisal Allah berfirman: Baikulna lil, lil malaikatis judu di Adamah, bahsaja illa iblis abawastak barawagana minal gabirin. Dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu sujud dalam rangka untuk menghormati. Maka mereka para malaikat itu kemudian sujud. Nah kemudian ada di antara mereka yang tidak bersujud yaitu iblis, sama-sama ya, makhluk waibnya. Ya, ada jin, ada manusia. Ya manusia tidak waib, namun jin adalah waib. Malaikat tu waib dan di sana ada makhluk yang waib yang lain yaitu iblis. Tatkala ya, Allah memerintahkan kepada mereka untuk bersujud kepada Adam maka seluruh para malaikat sujud. Kepada Adam dalam rangka untuk penghormatan. Ya, kecuali iblis, maka iblis tidak mau melakukan sujud, maka Allah katakan wahai nama Nabil kafirin. Maka karena mereka tidak mau melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada dirinya, maka Allah katakan orang yang membangkang tadi dengan uh, sebutan wa kana minal kafirin dan mereka adalah termasuk golongan ya, makhluk Allah Subhanahu yang kufur. Semisal ayat yang sama ataupun yang mirip adalah yang terdapat di dalam surat al-kahfi ayat ke-50. Wa yadhkulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblis kana minal jinni fa ko'an amri rabbih dan ingatlah tatkala kami perintahkan kepada para malaikat ya untuk sujud kepada Adam maka mereka pun bersujud kecuali iblis di mana iblis ini merupakan golongan jin ya merupakan golongan jin yaitu makhluk Allah yang tidak uh, tampak oleh kita Namun fafasaku amri rabbih mereka iblis itu ya berbuat fasik ia ya, tidak mau menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya. Ya ini keadaan Iblis keadaan syaitan dari kalangan jin yang mereka diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam namun tidak mau melakukannya. Ya maka ini di antara faedah mengenai sujud tilawah dimana ketika seorang anak manusia membaca ayat yang di sana ada ayat saja kemudian sujud maka syaitan itu akan berlari ya sambil menangis dan mengatakan celakalah diriku manusia diperintahkan untuk sujud mau melakukannya, maka mendapatkan surga adapun aku diperintahkan, diperintahkan untuk sujud, namun tidak mau, maka kemudian aku pun akan mendapatkan siksa api neraka, dan masih banyak ini ya, ayat-ayat yang lain yang Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, namun kemudian iblis tidak mau bersujud, ini adalah eh, sekali lagi adalah sujud penghormatan nah kemudian di dalam syariat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sujud kepada sesama manusia Tidak diperkenankan lagi Jadi bentuk penghormatan seseorang kepada orang lain Tidak boleh diwujudkan dengan melakukan sujud nah, Tidak boleh dilakukan dan melakukan sujud Suatu ketika Mu'ad bin Jabal Beliau pulang dari uh, Romawi Ataupun Persia seagak terupa nah, Dia melihat bahawa para bawahan itu mereka bersujud kepada rajanya, maka ketika muat datang kepada Rasulullah, beliau pun juga sujud kepada Rasulullah maka apa? reaksi Rasulullah, beliau mengatakan eh hey, muat, kenapa? engkau melakukan seperti itu maka kemudian beliau mengatakan aku melihat bahasanya raja-raja mereka itu, ya, apa diagungkan, sehingga para rakyatnya bersujud kepada mereka oleh karena itu, engkau lahir Uh, seseorang Yang layak untuk Diberikan Sujud kepada mu Wahai Rasulullah Maka kemudian beliau Tidak mau Dan bahkan beliau mengatakan laukuntu Amiron rojulan Yes judu Li rojulin Lah Amartul mar'ata an tasjud li zawjiha. Seandainya aku diperkenankan oleh Allah Subhanahu untuk memberikan perintah kepada seseorang agar sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan kepada seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Namun, ia ya, tidak diperintahkan. Ya, sehingga beliau pun juga tidak berani memerintahkan kepada umatnya, uh, yaitu kaum Muslimin di akhir zaman ini. Nah, jadi ini satu di antara bentuk syariat yang ada pada masa terdahulu dan syariat yang ada pada masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa selayaknya yang kita ucapkan ya pada saat kita melakukan sujud tilawah. Ya ada beberapa doa yang bisa kita ucapkan. Kita mau mengucapkan doa-doa ataupun zikir sujud sebagaimana biasanya boleh. Boleh-boleh saja. Namun saat ini kita akan mengucapkan doa yang memang dikhususkan untuk uh, suci tilawah itu tentunya akan lebih baik. Yang pertama adalah hadis yang dicantumkan ditulis oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Nasa'i dan dicantumkan dalam sahih uh, Abu Daud ya sahih Abu Daud dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anna beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di dalam sujudnya Al Quran itu sujudnya ketika membaca ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al Quran di malam hari ya, kata ibu Aisyah. kemudian apa yang beliau dengar dari Rasulullah maka yang diucapkan oleh Rasulullah adalah sajadah wajhi Lilladhi khalakahu Wasyakka sammahu Wabasorahu Bihawlihi wa kuwadihi Wajahku bersujud Kepada zat yang telah menciptakannya Yaitu yang telah menciptakan wajah tersebut Yaitu kepada zat yang memberikan Pendengaran dan penglihatan Kepada mukaku kepada wajahku ya. Dengan Daya dan upaya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan bahawa Nabi SAW Apabila beliau bersujud Itu sujud di lawa Maka beliau mengucapkan Allahumma laka sajad tu Wabika amantu walaka aslam tu anta Rabbi Sajadawajahi lilladhi syakka sama huwa basurahu Tabarokallahu ahsanal khalikin Ya Allah hanya kepada lah aku sujud Dan hanya kepada engkau lah aku beriman dan hanya kepada engkau lah aku berserah diri, engkau adalah Robku yang wajahku ini bersujud kepada dat yang telah menciptakannya, melengkapinya dengan pendengaran, dengan penglihatan. Maka maha Suci Allah subhanahu wa ya, ta'ala, dat sebaik-baik pencipta, ya dat sebaik-baik pencipta. Ya ini doa yang kedua. Ini doa yang kedua. Kemudian doa yang ketiga. Kata Ibn Abbas, Rasulullah Taala, "Fara'itul Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam, Qara' as-sajda, fasajda, fasamik Tuhya kull fi sujudihi." misal alladhi ahbarahu aratlu an qaulihi asy-syajarah aku melihat Rasulullah membaca surat Sajadah maka beliau pun kemudian bersujud padanya dan aku mendengarkan apa yang beliau baca di dalam sujudnya yaitu allahummahtit anni biha wizron waqtub li biha ajran Watalha li andakah zuhran? Ya Allah, letakkanlah, maafkanlah dari diriku dosa-dosaku, dan catatlah untuk diriku dengan sebab itu pahala. Dan jadikanlah dan jadikanlah ya Allah dia itu sebagai tabunganku di hari kiamat nanti. Ya, jadi ini di antara ataupun doa-doa yang bisa kita baca ketika kita melakukan ya sujud tilawah, melakukan sujud tilawah. Kemudian yang kedua adalah sujud syukur. Ya sujud syukur. Maka untuk sujud syukur, itu dilakukan oleh kita pada saat yang pertama mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat besar, yang tidak biasanya kita dapatkan. Maka kemudian kita pun menyungkurkan wajah kita untuk bersujud. Bertasbih menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Bakrah radhiyallahu ta'alanhu, beliau mengatakan, "Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun Yasurruhu surruhu au yusirrupi khurra sajidan uh, syukran lillahi ta'baraka wa ta'ala Adalah Nabi s.a.w. ketika mendapatkan kabar yang menggembirakan dirinya ataupun dirinya kemudian menjadi senang menjadi bahagia maka kemudian beliau menyungkurkan wajahnya ya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diwujudkan dengan sujud ya, diwujudkan dengan sujud Ya, maka disebut dengan sujud syukur. Ya, menyukurkan wajahnya untuk bersujud. Atau seseorang, ya, atau seseorang itu dilepaskan oleh Allah SWT. Diselamatkan oleh Allah SWT dari bahaya yang besar. Ya, dari bahaya yang besar. Sehingga dirinya pun juga menyungkurkan wajahnya untuk bersyukur, bersyukur kepada Allah Sebagai bentuk ya, kesyukurannya kepada Allah atas penyelamatan Allah SWT kepada dirinya Seperti seseorang naik kendaraan Kalau menurut perhitungan secara manusiawi Maka misalnya dirinya pasti tak berandah dengan kendaraan yang berpapasan dengan dirinya. Namun kemudian Allah Subhanahu Wataala dengan kekuasaannya Allah selamatkan, sehingga dirinya pun selamat dan mungkin sampai tidak percaya, saya ini masih hidup enggak? Karena tadi itu sudah pasti tabrakan, sudah tidak mungkin lagi saya untuk menghindar. Namun kalau Allah mengendaki Maka Allah pun akan menyelamatkannya ya, Dari malapetaka Nah ketika seperti itu pula Kemudian kita sangat dianjurkan Untuk melakukan Sujud kepada Allah Sebagai bentuk ya Kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemudian apa Yang kita baca pada saat kita Melakukan sujud syukur maka yang kita baca adalah sebagaimana bacaan-bacaan kita ketika kita melakukan sujud. Itu sujud di dalam sholat kita. Silahkan kita pilih mana yang hendak kita baca. Kemudian yang ketiga pun yang terakhir pada malam hari ini yang insya Allah akan kita bahas itu ya sujud syahwi. Ya, sujud Syahwi. Nah, syahwi itu artinya lupa. Ya, maka sujud syahwi artinya adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena adanya kelupaan. Dan ini memang adalah yang terjadi pula kepada diri Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Ya sebagai manusia biasa maka beliau pun memiliki sifat-sifat manusiawi yang memang dimiliki oleh manusia yang lain. Satu di antaranya adalah sifat lupa. Ya sifat lupa. Diriwayatkan bahwa adalah Nabi saw ya, sujud sahwi di dalam solatnya. Dan ada satu ungkapan yang sahih yang datang dari dirinya dari Rasulullah SAW. Ana eh, in nama anak Basharun Ansa kawasan Sawana. Fahitah nasib itu baca kiru ni. Ia ya, disenariwiyat eh, dalam kitab Sahihul Jami. Ya Sahihul Jami. kata beliau mengungkapkan keadaan beliau yang sesungguhnya Sesungguhnya aku adalah manusia biasa sebagaimana kalian sebagaimana kita ansa kamatan sauna yang aku lupa sebagaimana kalian juga pernah lupa Oleh karena itu tatkala diriku lupa maka tolong ingatkanlah diriku Ini menunjukkan ya maksudnya beliau memang betul-betul makhluk Allah dan bukan eh, sesembahan ya bukan sesembahan maka beliau pun memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh manusia yang lainnya Ya, oleh karena itu barang siapa di antara kita? Mengalami kelupaan di dalam sholat kita. Sehingga dampak dari kelupaan yang ada itu bisa mungkin e, menambah, bisa mungkin mengurangi, atau bisa mungkin ragu-ragu di dalam e, sholat yang dia lakukan. Mungkin sudah dua, mungkin sudah tiga rokaat Ragu Nah, maka itulah Manfaat diperintahkannya Untuk melakukan sujud sahwi Yaitu manakala kita lupa di dalam Solat kita ya Manakala kita mengalami kelupaan Di dalam solat kita Maka kita kemudian Melakukan sujud Ya Kenapa kemudian dikatakan sujud sahwi Itu sujud yang dilakukan karena kelupaan ya karena kelupaan. Oleh karena itu, ya seseorang e, yang mengalami kelupaan di dalam sholatnya, maka hendaknya dia melakukan sujud. Nah, kapan melakukan sujudnya? Ini hilaf para ulama ya sampai mungkin hampir mencapai puluhan Perbedaan pendapat para ulama di kalangan eh, para fuqaha, para ahli fikih ya, ketika membahas mengenai kapan dilakukannya sujud sahwi. Sebelum salamkah ataukah setelah salamkah? Maka di antara mereka ada yang mengatakan poin sujud sahwi itu semuanya dilakukan sebelum salam. Ada yang mereka mengatakan bahwa sujud sahwi itu harus dilakukan setelah salam. Maka kemudian ada golongan yang pertengahan moderat. Yaitu mengatakan bahwasannya sujud sahwi itu bisa dilakukan baik sebelum ataupun setelah salam. Ya, baik sebelum ataupun setelah salam. Ya, kapan kemudian sujud sahwi itu dilakukan? Sebelum salam, yaitu manakala seseorang meninggalkan sesuatu perbuatan sholat yang hukumnya tidak sampai kepada rukun Boleh jadi hanya sebagai sebuah kewajiban Contohnya, seseorang berdiri dari rokaat yang kedua tanpa melakukan tasyahud awal. Tanpa melakukan tasyahud awal. ini satu di antara bentuk kelupaan yang kemudian mengalami pengurangan di dalam sholatnya Maka kalau seperti itu, ya sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Yang kedua, jika dia meninggalkan rukun sholat, kemudian dia mengingatnya ketika membaca Al-Fatihah pada rokaat berikutnya atau setelahnya, maka rokaat sebelumnya yang terdapat kekurangan rukun tadi jadi batal. Dan rokaat yang sedang dilakukan itu adalah e, sebagai pengganti dari rokaat yang e, ada sesuatu yang sesuatu rukun yang tertinggal, satu contoh. Seseorang sedang melakukan sholat di rokaat yang kedua. Dia ingat, betul-betul ingat, rojih dalam pandangan dirinya, bahwa ketika melakukan e, rokaat yang pertama, dirinya sujudnya hanya sekali misalnya. Ya, sujudnya hanya sekali. Padahal kita tahu biasanya sujud itu dua kali dalam sholat kita. Ya. Itu sebagai contoh ya, kita harusnya sujud dua kali, namun sujud sekali. Padahal kita tahu sujud itu e, merupakan satu di antara rukun sholat. Bagaimana kemudian? Kalau terjadi demikian, maka sholat, misalnya kita sedang di rokat yang kedua. Ya. Kesalahan tadi terjadi pada rokat yang pertama. Maka dengan demikian, maka kita hitung rokaat yang sedang kita lakukan yaitu rokat yang secara tuhurnya adalah rokat yang kedua itu kita posisikan sebagai pengganti untuk rokat yang pertama yang di dalamnya ada mengalami kekurangan yaitu tidak membaca eh, eh, tidak melakukan sujud yang kedua kalinya maka berarti satu rokat yang awal itu dianggap gagal batal dan kemudian rokat yang sedang dilakukannya itu Diniatkan sebagai pengganti rokaat yang pertama Berarti kalau sholatnya sholat duhur ya, Kalau kelupuannya Semacam itu Berarti dia akan melakukan lima rokaat Akan melakukan lima rokaat Kenapa? Karena satu rokaat diantaranya Dibatalkan, dianggap tidak Sah, karena meninggalkan Satu diantara rukun sholat Nah, kemudian berikutnya seorang meninggalkan wajib sholat. Dia baru ingat setelah beranjak dari tempatnya dan setelah sampai pada rukun sesudahnya. Maka dia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi tetapi hendaknya dia melanjutkan sholatnya lalu sujud jahwi sebelum salam. Satu contoh, seseorang yang dia sedang berada di rokaat kedua selesai melakukan sujud yang kedua pada rokat yang kedua kemudian dirinya langsung pergi berdiri maksudnya berdiri dan kalau berdirinya ini baru setengah berdiri dan jamaah sudah mengingatkan subhanallah misalnya begitu maka dirinya balik lagi untuk duduk melakukan tasyahud awal namun kalau kemudian dirinya telah berdiri sempurna kemudian banyak mengingatkan subhanallah subhanallah Maka ketika itu tidak usah dianggap mereka Anggap saja angin lalu Dan anda melaku, melanjutkan solatnya tadi ya, Misalnya itu pada rokat yang kedua Maka rokatnya tadi dilanjutkan Hingga selesai dengan memperhitungkan bahwa rokat yang pertama tadi dianggap tidak sah Sehingga dirinya solat mulai rokat yang kedua sampai yang kelima, yang hitungannya juga adalah sama-sama empat rakaat. Kemudian ketika seseorang melakukan sholat, semisalnya yang dia lakukan harusnya empat rakaat namun kemudian baru dua rakaat salam dan kemudian pergi nah, maka bagaimana yang harus dilakukan kalau kemudian antara sholat dua rakaat yang dia tutup dengan salam dengan dirinya eh, diingatkan itu tidaklah lama selangnya itu secara uruk secara adat saya sekedar satu menit dua menit maka tidak dianggap lama maka kalau demikian keadaannya orang tadi cukup menambah kekurangan dari sholat yang telah dia lakukan, ya, yang telah dia lakukan. Maka dengan demikian sholatnya secara dohir, misalnya kalau duhur. Baru eh, dua rakaat dan kemudian salam. Kemudian dia diingatkan dalam jangka waktu yang belum lama maka dia melanjutkan menggenapkan dengan menambah dua rakaat dan menambah dua rakaat dan kemudian salam dan dirinya menambah sujud dua kali setelahnya. Ya menambah Sujud dua kali setelahnya Ini seandainya jangka waktu antara Lupa dan kemudian menambahnya belum lama Dan ingatnya itu belum lama Dia lupa kemudian dia ingat. Ini kasusnya pernah terjadi pada diri Rasulullah Dia sholat luhur ataupun asar Baru dua rakaat kemudian salam Dan dia langsung pergi Kemudian ada seorang yang mengejarnya Yang disebut dengan dul Yadain Yaitu orang yang tangannya panjang Lebih panjang dari rata-rata manusia Maka Rasulullah sempat marah Diingatkan ketika itu Yaitu sahabat tadi mengatakan Apakah suatu ini sedang dikosor Rasulullah Sedang diringkas Rasulullah Maka kemudian Sambil memegang orang tadi Dihadapkan kepada para sahabat yang lain Padahal ketika itu di dalam hadis Dikatakan ada umar ada bubakan Namun tidak berani Dan Rasulullah bertanya Apakah apa yang diucapkan oleh sahabat ini benar maka mereka katakan benar Rasulullah. Maka beliau kemudian menambahnya dua rakaat dan sujud sahwi setelahnya. Ya. Adapun seseorang yang saya ulang yang tadi salat eh, dalam satu rakaatnya ada yang hilang rukunnya maka dia anggap itu tidak ada dan dia melakukan eh, salat menggenapi salatnya Seandainya duhur maka dia duhurnya adalah lima rokat, namun dia hitung sebagai empat rokat. Kenapa? Karena yang satu rokat tadi dianggap batal. Nah, kalau kemudian seperti itu, ingatnya sebelum salam, karena adanya penambahan yaitu penambahan satu rokaat namun yang dianggap tidak ada maka dirinya salam dulu dan kemudian sujud dua rokaat dan kemudian salam kembali ini kasus-kasus yang pernah terjadi pada diri rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga seseorang terlupa sehingga Kacau di dalam suratnya, ya kacau di dalam suratnya. Lupa, ya apakah sudah tiga rakaat semisal ataukah masih dua rakaat? Maka kalau kemudian dirinya bleng sama sekali tidak bisa mengingat-ingat, maka hendaknya dirinya, ya hendaknya dirinya meyakinkan meyakinkan dirinya sendiri yang yakin mana kalau dua ataupun tidak tiga yang yakin yang mana yang yakin adalah dua misalnya saya lupa saya ini dua ataupun tiga rakaat ya sudah dua eh, sudah tiga rakaat atau baru dua rakaat yang yakin yang mana yang yakin adalah dua rakaat maka dirinya pun kemudian salam kemudian sujud dua rakaat dan eh, dua kali dan kemudian salam kembali Bagaimana saat ini seorang lupa rokaatnya ragu-ragu dalam rokaatnya, namun kemudian bisa merocekan. Dia sempat ragu, namun kemudian eh, dia bisa merocekan. Oh ya tadi saya misalnya dia sudah dua ataupun tiga, namun dia ingat pada rokaat pertama tadi membaca surat al-lah lah, misalnya dia ingat pada rokaat yang kedua membaca ad-duha misalnya pada rokaat yang ketiga dia tidak membaca, oh, berarti sudah dapat tiga rakaat. Padahal tadi sebelumnya ragunya dua ataupun tiga Nah kalau se seperti ini Maka kemudian dia pun sebelum salam melakukan sujud dua kali Ini kalau seandainya yang terjadi itu adalah Ragu-ragu sudah berapa kali melakukan uh, Solatnya sudah berapa rakaat. Maka itulah sedikit pembahasan yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan sebetulnya ada risalah secara khusus yang berkaitan dengan sujud sawi yang disusun oleh Syaikhul Anshar bin Sa'imin Ta'ala, yang di sana ya, diklasifikasikan bahwa sujud sawi itu penyebabnya ada penyebabnya adalah berupa kelup uh, berupa kelupaan yang kemudian kelupaan ini memberikan dampak adanya penambahan ataupun pengurangan atau keraguan ya, itu di Pasifikasikan semacam itu dan kemudian e, Kapan dia harus melakukan Maka yang paling tepat Adalah pendapat para ulama yang kemudian e, Mereka Mengatakan terkadang dilakukan sebelumnya Terkadang dilakukan setelahnya Sesuai dengan dalil-dalil yang ada Karena sebagian para ulama ada yang mengatakan harus dilakukan Sebelum salam, ada yang mengatakan harus Dilakukan setelah salam dan seterusnya Maka yang paling tepat adalah Memerincinya dan kemudian Mengembalikan sebagaimana apa yang telah dicontahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian. Eh uh, oh, satu hal lagi yang ingin saya tambahkan bahwa untuk doa pada saat melakukan sujud sahwi ya maka doanya adalah sebagaimana doa-doa biasa. Sebagaimana tiga-tiga biasa itu dengan mengucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdih ataupun subhana rabbil a'la dan uh, diulang seberapa perlu. Nah, adapun dalil yang sudah kita kenal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah lupa itu hadis adalah hadis yang dhaif yang tidak perlu kita amalkan ya maka kita tetap membaca doa ataupun wirid sebagaimana yang kita baca pada saat kita sedang melakukan sujud-sujud yang biasanya kita lakukan ya demikianlah ada salah kurangnya mohon maaf dan kalau ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Al-afu minkum wa sallallahu ala nabiyana Muhammad wa ala liwassohbi wa akhiru da'wan alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan kajian berdah bulat yang dibawakan oleh Al Ustaz Abu Salaman Hafidhullah ta'ala pada kesempatan malam hari ini, Ustadz, saya memiliki pertanyaan. Fadol? Ketika seseorang melakukan sholat, kemudian dia terlupa dan dia harus membayarnya dengan menambah satu rokaat. Seperti tadi yang Ustadz jelaskan, Bahwasanya ketika sholat duhur, mungkin dia di rokaat kedua lupa, kemudian dalam hitungannya harus menambah sampai lima rokaat. Yang jadi pertanyaan di sini Ustadz, ketika dia mengalami kebimbangan atau mengalami keadaan yang sukar, atau bisa kita sebut tidak kusuk saat, ketika dia ingin melunasi satu rokaat itu, otomatis sholatnya kan tidak kusuk saat itu? Bagaimana saat? Apakah lebih baik dihentikan sholatnya atau seperti apa saat jalan korannya? Terima kasih, Ustadz Syukuran. Seandainya uh, sampai lima rokaat. Ya. Maka e, kalau dia memang ragu ya, Seandainya dia memang ragu sudah e, 4 atau sudah 5 ya, Masih 4 ataupun sudah 5 Maka kalau dia ragu ini sudah 5 Maka harus diberhentikan Karena pada dasarnya tidak ada sholat duhur sampai 5 rakaat ya Pada dasarnya tidak ada Cuma karena ragu-ragu Maka kemudian mungkin ini 4 ataukah 5 Seperti itu ya Maka ketika dia keadaannya seperti itu Maka harus diperhentikan Dan kemudian dirinya pun Melakukan salam dan kemudian eh, Sujud dua kali Maka sujud dua kali ini Yang pertama kata seseorang ibn Sayyid Rahimahullah rahimahul ta'ala Bisa bermakna sebagai penggenap Ya sebagai penggenap Uh, sholat yang lima kali tadi, yaitu dengan melakukan sujud. Kemudian, faedah yang lain, dalam rangka sebagai terghiman lishayatin, yaitu untuk melecehkan, menghinakan, merendahkan, syaitan yang telah mengganggu kita. Yaitu seandainya, ragunya, sini, uh, jangan-jangan sudah lima rakaat. Ya, jangan-jangan sudah lima rakaat. Maka langsung, Kemudian berhenti. Pada rokat itu salam dan kemudian melakukan sujud dua kali. ya Wallahu ala alam Berarti kesimpulannya kita tidak perlu mengulang sholatnya. Ya. Tidak perlu mengulang sholatnya. Cukuplah kita kemudian melakukan sujud sahwi sebagai targhim. Sebagai pelecehan penghinaan perendahan terhadap syaitan. Wallahu ala alam